Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu ya maaf sebelumnya Saya pertanyaannya ada dua Karena satunya adalah amanat dari teman saya Dari Kalimantan Bu ya Dari Pontianak Dia bersuamikan dari Cirebon Dia juga orang Cirebon Dan kebetulan dinasnya dapat di Kalimantan Karena TNI Bu ya Dan setelah perkawinan itu Ternyata dia Maaf Bu ya Tidak melaksanakan sholat dan puasa siapa suaminya suaminya tidak melaksanakan sholat dan puasa Ramadan dan ayahnya itu mengetahui seperti itu marah dan melarangnya untuk pergi ke Pontianak lagi Apakah harus memilih seorang suami atau ayahnya dia begitu pesannya begitu Bu ya dan pertanyaan dari saya sendiri adalah eh bagaimana cara menyampaikan pendapat untuk sang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah. Apakah e, berdemonstrasi di jalan raya itu merupakan etika yang dibolehkan e, dalam agama Islam begitu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya nggak sholat. Nah ini kan bermasalah. Bagaimana suaminya tidak sholat? Kalau suaminya tidak sholat, nah ini di dalam madhab imam Syafi'i memang seorang yang tidak sholat asalkan dia masih mengatakan sholat itu wajib maka tidak terceraikan tetapi kalau seorang suami itu fasik, halal haknya seorang perempuan untuk minta cerai karena fasik itu menghilangkan rahmat dalam rumah tangga dan orang fasik itu mudah melakukan kemaksiatan yang lainnya kalau orang meninggalkan sholat itu pun itu sangat mudah melakukan dosa yang lainnya karena orang meninggalkan sholat artinya sudah tidak takut kepada Allah mungkin dia tidak berzina tapi tidak berzinanya hanya takut penyakit karena orang pada dasarnya kalau sudah tidak takut kepada Allah maka mudah melakukan kemaksiatan yang lainnya makanya ini haknya seorang wanita kalau menemukan istrinya, tidak suaminya tidak sholat tidak puasa Ramadan dia fasik maka haknya wanita itu untuk minta cerai karena tidak ada perlunya berdampingan dengan orang kayak begitu Cuman harus memulai dengan yang namanya pendidikan dulu tapi apa yang dilakukan oleh seorang ayah melarang anaknya kembali kepada suami, wajar. Betul. Kalau menurut badhab Imam Syafi'i tidak solat, masih tetap suami istri. Tapi kalau menurut badhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan boleh dipatwakni kalau memang mendesak. Bahasanya, kalau suami tidak melakukan solat terbukti dan benar melalui pengakuannya, maka secara otomatis tercerikan. Menurut Karena apa? Menurut badhab Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan solat adalah kafir ahdi baini wabayna abdi baini wabayna abdi as-salat ikatan antara aku dengan hambaku hadis ku tersolat kalau sudah tidak melakukan sholat telah kafir ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal jadi sang bapak tersebut satu tindakan yang bijak asalkan benar-benar terbukti sang suami itu tidak sholat tapi tolong kalau bisa sampai sang suami datang dipanggil disuruh sholat kalau masih tidak mau lanjutkanlah kalau memang harus dipisah karena apa kalau sudah bapak tidak salat enggak ada perlunya anaknya pun bakal nular tidak salat so? tetapi tetap wahai para istri berjuang untuk menyelamatkan orang yang tidak salat itu penting nasihati dulu mungkin Anda tidak bisa nasihati bawa ke tempat yang mulia bawa ke tempatnya ulama itu adalah penting perlahan demi perlahan ya jangan buru-buru gara-gara dengar pacar di sini langsung semuanya minta cerai gara-gara tidak -gara begitu artinya memang haknya Anda akan tetapi semakin dungu kalau sudah su tahu suaminya mabuk tidak sholat kok masih mau saja ini juga dungu sebetulnya kenapa orang yang tidak sholat di dalam rumahmu itu mengundang murka Allah yang akan ditimpakan kepada yang tidak sholat dan yang sholat sekalian Allah ayo jangan sampai ada di rumah kita ada satu orang tidak sholat Biarpun pembantu di rumah kita itu loh yang tidak solat itu menjadikan murka Allah akan ditumpahkan kepada orang yang tidak solat dan yang solat sekalian. Nah, kayak begini, orang mudang musibah masih tetap saja didampingi. Kak, abang musola tidak, tidak ada, tidak ada solat abang melayang. Wah, bukan tidak ada uang abang melayang, tidak ada solat abang boleh terbang, gitu saja. Jadi sholat itu penting ya, dan istri pun begitu seorang suami harus tegas kepada istrinya, harus sholat kalau tidak mau melakukan sholat dan kewajiban-kewajiban jangan terlalu lama, kadang-kadang berpikir gimana sudah terlanjur punya anak dua istrimu tuh subur, bisa punya anak sepuluh nanti hati-hati, masih mumbung dua ini selesaikan, karena urusan rasa takut kepada Allah ini, kalau tidak ditegesin begini, ngentengin semuanya ngentengin, ngentengin Biasanya ada hati, mumpung ada cinta. Mungkin suami yang tidak sholat tadi ada cinta kepada istri. Mula-mula dia melakukan sholat karena istri. Baik, nah, saya akan sholat. Mula-mula itu akhirnya sholat ke mesjid. Ketemu orang soleh salaman, didoakan selamat dia. Ya. Ya, jadi tetap harus ada ketegasan satu sisi, harus ada pendidikan. Masalah demonstrasi. Demonstrasi itu bukan sesuatu yang baik jika ada cara selain itu. Tapi demonstrasi itu biasanya digunakan di saat cara baik sudah tidak ada. Jadi protes. Misalnya kita menyampaikan baik-baik tidak ditanggapi. Dan sudah benar-benar kita menyampaikan kebaikan kepadanya, tidak memberikan jawaban dan tidak menjanjikan memberikan jawaban. Cuman kadang-kadang ada dua kutub ekstrim. Yang demonstrasi berlebihan mengajukan, menyodorkan permasalahan, usulannya pun tidak pernah disampaikan buru-buru demonstrasi sudah tidak benar jadi demonstrasi menuntut sebuah kemaslahatan misalnya menuntut diajukan, setelah diajukan ditunggu kapan Pak pejabat, Pak bupati, wali kota, kapan memberikan jawaban agar di, dikaji dan dipikir setelah itu kok tidak memberikan jawaban mungkin saat itu kita menyampaikan lagi, menyampaikan lagi baru demonstrasi, tapi dengan syaratnya tidak terjadi kerusakan. Dan demonstrasi maknanya apa? Mengingatkan dengan cara yang lebih tegas. Kalau biasanya kan mengingatkan dengan lembut, bill hegma dengan kalimat yang baik. Kalau orang sudah tidak bisa diingatkan dengan sesuatu yang lembut, maka boleh diingatkan dengan sesuatu yang yang tegas, bukan kasar, tegas. Jadi istilahnya mengingatkan demonstrasi kalau makna mengingatkan dia termasuk ma masuk bab amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya ada kezaliman di sana kaum muslimin dibeginin, kenapa tidak bertindak protes kita. Tunjukkan bahasanya kita tidak setuju itu sesuatu yang Cuma kadang-kadang dikit-dikit demonstrasi mecahin kaca, picisan tuh. Haram mecahin kaca. Ah uh. Sulit begitu yang dipecahkan kaca karena pejabat diganti oleh uang negara lebih. Hmm. Kan ada kasus di Jakarta beberapa waktu yang lalu, gara-gara beberapa anak muda pecahin pekerja apa saja di kantor apa gitu, tidak enak disebut ya. Sebuah instansi pekerja saja dirusak, minta ganti kepada pemerintah apa? Ini pemerintah juga sih, minta ganti miliaran tambah kaca lagi ya. Jadi memang yang jahat akan timbul kejahatan lagi sehingga itu tidak ada masalahnya. Kalau memang ada demonstrasi harus ada prosedurnya untuk menuju sesuatu yang benar-benar baik. Setelah kita titi dengan cara yang baik tidak bisa maka demonstrasi. Demonstrasi etnya apa? Menunjukkan ketidaksetujuan kita akan sebuah kemungkaran dengan serempak ramai-ramai. Maknanya kan itu saja. Jadi boleh kita mengerti saya tidak mau, boleh. Dua, saya tidak setuju, boleh. Sekarang semua orang di bawah saya tidak setuju dengan kebijakan ini karena ini kebobolan. Siapa yang melarang? Yang tidak boleh adalah buru-buru kita melakukan kerusakan. Ini tidak dibenarkan. Meronta, perang, ngebom. Mana ada tiba-tiba ngebom? Demonstrasi kok ngebom? Yang dibunuh orang di masjid misalnya. Kacau, orang lagi salat dibunuh. Enggak diperkenankan yang demikian itu. Enggak boleh. Ada cara yang dibenarkan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.